Mitra bisnis sebuah media cetak nasional belum lama ini merilis tajuk Indonesia Negeri para Koruptor. Dalam tajuk itu diulas data yang menyebutkan sebanyak 158 kepala daerah di Indonesia telah menjadi tersangka kasus-kasus korupsi lantaran ketahuan menggerogoti keuangan negara dengan menyelewengkan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang keduanya bersumber dari APBN. Untuk membahas seperti apa pandangan Kwi Kyan atas masalah ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kyan Pak Kwi, 158 kepala daerah terjerat kasus korupsi dan besarnya dana yang dikeluarkan calon-calon kepala daerah dalam proses pemilu kada dianggap sebagai biang keladi dari masalah ini. Apa pendapat Bapak? Ya betul. Um, pemilu kada, pemilu apapun juga itu kan mengeluarkan biaya banyak, sehingga kalau terpilih, harus dibayar kembali. Dan kalau memang orang kaya. Lalu dari tidak utang ya. Modalnya sendiri. Itu pun biasanya kan gak rela dong. Si. Nah, tapi biasanya utang atau apapun dijual. Pokoknya ingin jadi. Sehingga menggunakan kekuasaan itu untuk korupsi. Yang mengatakan demikian. Tidak kurang dari menteri dalam negeri sendiri loh. Dalam salah satu talk show di TV. Baik, Pak Quick. Beberapa kalangan menyebutkan biaya yang harus dikeluarkan seorang calon gubernur dalam pemilu kada bisa mencapai Rp100 miliar. Rupiah. Apa benar begitu? Wah, kalau itu saya nggak tahu dan kedengarannya kok banyak sekali ya sampai segitu. Lantas pengetahuan Bapak berapa angka yang sebenarnya, Pak Quick? Wah, saya tidak pernah tahu angka-angkanya. Tidak pernah dengar semua. Ya banyak sekali anggota DPR juga ya hampir semuanya sehingga dengan demikian ya sudah rusak total. Maksudnya. Baik, Pak Quick, jika kondisinya memang seperti itu, menurut visi Bapak apa akar masalah yang sebenarnya? Oh akarnya kan perlahan-lahan, uh, korupsi itu sudah menjadi korupsi yang tidak mencuri uang. Ini kan bukan mencuri uang, asal-usulnya kan kepingin jabatan. Tetapi karena jabatan itu harus dibayar dengan uang, jadi dia mencuri setelah menjadi, setelah menjabat. Nah, yang perlu dipertanyakan adalah kenapa kalau sampai begitu kepingin itu? Apa betul kepingin mengabdi kepada bangsanya Sampai ngototnya seperti itu? Gitu. Nah, tidak, oleh karena ingin pengakuan, recognition, ingin diuahkan di, orang uat, orang hebat, wah, orang berpangkat. Yeah itu. Jadi jadi itu sudah blended antara sudah campur aduk antara ingin uang, ingin menjadi kaya dan ingin ingin kekuasaan. Dan ingin nama semuanya menjadi satu itu. Demikian Kwi Kiangi, saya Dinda Natasha.